jadi ada yang 5 ribu boleh, 10 ribu boleh. Bahkan ada yang sudah mengambil 5 jutaan boleh. Tidak ada masalah per bulan. Dalam tempo yang tertentu, 2 tahun saja. Nah ini, ini adalah program terakhir. Nanti tolong dibagi, dicatat. Dan nanti akan dikembalikan. Nanti kemudian jangan ragu. Kalau diminta, tiba-tiba kok mohon maaf. Sudah terlanjur, saya siap 100 ribu per bulan. Lah kok pas hari itu kok tidak ada. Bulan ini saya libur, enggak ada masalah. Wong kita adalah untuk mengikat hati kok. Tapi mohon semuanya bisa istiqomah dan ya, ndak usah ragu ini semuanya ndak usah ragu dan ndak usah malu ndak usah kita hanya karena Allah Subhanahu wa tujuan kita ingin mengikat sebanyak-banyaknya orang yang belum bisa memberi yang banyak tapi saya malu nyumbangnya lo kok nyumbang malu sebab ibu semampunya apa sedikit sedikit itu kalau sudah tulus akan menjadi besar nanti umat Islam Allah Maha kaya seperti radio-radio yang lain itu kan miliaran juga itu juga mudah yang beli satu orang satu orang satu orang tapi yang lain mana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 Ketik radioku pagar nama pagar alamat pagar jumlah donasi rutin tiap bulan. Diulang. Ketik radioku pagar nama pagar alamat pagar jumlah donasi rutin tiap bulan. Kirim SMS ke nomor 085211194446. Diulang. 0852 satu satu dan donasi anda kirim ke Bank Sariah Mandiri kode bank 451 nomor rekening tujuh diulang Bank Sariah Mandiri kode bank 451 nomor rekening tujuh atas nama Radioku Network. Semoga harta yang anda donasikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi harta terbaik anda di akhirat nanti. Amin ya Rabbal alamin. Informasi selengkapnya hubungi 08999 088830 diulang 08999 088830 Insyaallah dengan cara ini meringan dan kalau orang paham dakwah akan berebut insyaallah.